Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tersurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Lisan Rahimakallah. Alhamdulillah seperti biasa setelah kita melaksanakan salat zuhur di hari Senin dilangsungkan dengan otolabul ilmi, insya Allah materi akan sampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Am Amiruddin, Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita untuk mempersiqat waktu, dengan segala hormat kami persilahkan kepada Bapak Ustaz Haji Am Amiruddin untuk menyampaikan materinya terima kasih, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Nah, ya. Jadi itu kalau yang punya kalender percikan iman, lupa pun begitu lihat kok warnanya beda. Lihat catatannya. Oh, tanggal 9 10 Muharram. Itu perlunya kalender pemandu ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak sedang membahas kalender sebenarnya. Karena udah jelaslah eh di PR juga dibahas kan kalender percikan iman tuh pernah dibahas, bukan sekedar kalender judulnya itu. Dibahas itu.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 Ada sunnah fi'liyah yang diperbuat oleh Nabi, ada sunnah takriria yang disetujui Nabi. Nah, contoh, kalau bapak, ibu, bapak-bapak deh, marah, mentalak istri, jatuh nggak talaknya? Ibu, bapak tuh emosi banget. Kamu gimana sih? Hah, talak lu, marah kan? gitu Jatuh nggak talaknya? Ya, di sini jawabannya para ahli berselisih faham kayaknya.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 ke rumah ayahnya. Siapa ayahnya Hafsah? Umar bin Khattab. Jadi Rasul itu nikah dengan Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar. Ya. Umar tahu nih, Hafsah datang bukan sekedar silaturahmi. Pasti lagi kesal sama suaminya. Siapa suaminya? Rasul awas itu, Rasul. Kayak hmm, Bu, bukan berarti ibu harus selalu kesal sama suami maksud saya. Hafsah saja ada kesal sama suami kan gitu. Dia datang. Apa kata Umar? Hafsah, ya? kembali ke suamimu ya jadi memang kalau kita sudah punya anak terus anak cekcok ya balik ke kita kita bilang jelek baik buruk itu suamimu selesaikan jadi kalau jadi orang tua jangan sini sayang memang suami itu goblog memang memang sini sini sini jangan jangan gitu lihat apa, apa umar hapsok setiap persoalan setiap rumah tangga itu ada persoalan. Kamu balik lagi, kamu selesaikan dengan suamimu. Nanti kalau udah beres semua, eh, oh, kamu boleh datang lagi ke ayah. Gitu. Berarti Rasul dan Hafsa itu ada sedikit cekcok. Cemburu itu ada. Aisyah itu pernah cemburu kepada Rasul ketika ada seorang nenek-nenek datang, lalu Rasul membuka sorbannya. Bu, pak, orang Arab itu kalau menghormati seseorang, sorbannya dibuka, disuruh duduk di di sorban di mana?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 <laughs> kan gitu padahal dia sudah sumpah kan kalau bapak ibu lapar kan masih banyak tuh sate warteg lah segala macam ya restoran dulu nggak ada masih padang nggak ada nggak ada apa si ganea tuh ada dulu wah Abu Bakar balik cuek kayak makan lap lah pelap lah pelap udah kenyang ih aku tadi tadi udah sumpah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 Uh, rambutnya rebonding kan bapak gak suka rebonding, senangnya dikrel cerai lu, gak boleh juga kita jadi suami itu gak boleh, omong cerai, cerai gak boleh ya tetapi saya ingin katakan, kenapa ada hukum kalau marah itu tidak jatuh itu takririah sebenarnya, perilaku sahabat yang di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 apa itu Islam substantif? Islam yang real, nyata dalam ucapan kita, dalam perilaku kita, dalam akhlak kita, dalam cara kerja kita, dalam apa? Membangun hubungan itu namanya. Jaman Rasul tu banyak orang yang masuk Islam tu tidak dengan kata-kata, tapi dengan perilaku umat Islam. Banyak orang masuk Islam tu dengan perilaku umat Islam sudah cukup Islam tu menjadi daya tarik gitulah. Nah ini yang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 Karena berbeda itu belum tentu salah Selama ada dalil Pak. Contoh, saya lihat tadi tahiyatnya beda-beda tuh Ada yang begini At-tahiyatul mubarakat Diam aja gitu. Ada juga yang Sebenarnya dalilnya sama Yang satu riwayat Imam Ahmad Jadi kalau ada yang gerak-gerak Diamin aja, jangan Diam loh, diam, gak usah Kalau ada yang gerak-gerak, diam aja gitu ya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 Empat doa itu diajarkan oleh Rasul dan Nabi -me mengajar. Gini pak bu, doa doa iftitah Allahumma ba'in ba'in dengan wajah tu tu, wajah tu yang Bapak ibu baca sampai wa minal wa ma anaminal musyrikin itu cuma tiga baris, ya. Semuanya itu ada dua belas baris, jadi itu cuma seperempatnya. Nabi kadang mengajarkan doa yang panjang, kadang mengajarkan doa yang pendek. Contoh doa antara dua tujuh dapat.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 Jadi bagi yang misalnya hafalannya lemah subhanarabiyal adzim subhanarbil adzim subhanarbil adzim itu hafalannya lemah. Lemah lemah. Tapi kalau yang hafalannya bagus subhanaka allahumma robbana wa bihamdika allahumma ghfirli gitu. Itu yang rada-rada kuat. Kalau yang hafalannya lemah sami allah liman hamidah rabbana walakal hamd itu lemah. Yang rada-rada kuat mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil ummasyi ta min syai'in ba'du. Kalau saya cuma bilang rabbana lakal hamd sah tidak? Sah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 Ayah saya sekarang udah meninggal saya masih kebayang gitu bagaimana kebaikan kebaikannya gitu ya. Nah, gitu, Bu, alangkah indahnya kalau ibu meninggal tuh menjadi ibu yang istri yang terindah bagi suami. Sampai-sampai ya. suami ibu tuh ketika ibu meninggal ini mah contoh ya Bu, ini mau misalnya ibu meninggal duluan. Ini contoh bukan berarti mengharap ini contoh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 Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah Rabbana la tuzikulubana ba'da idhadaitana Wahab lana min ladun karahmatan innaka antal wahab Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Waqina adha banar Subhanaka robika robbil izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalin Amin ya arhamar rahimin Amin ya robbal alamin Walhamdulillahi robbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh